Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, ditunduki dan juga dihormati. Karena memang kata kuncinya la ilaha illallah. La ma'budu bi illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan juga segala kebutuhan kita terpenuhi dengan memuji namanya Alhamdulillah Lalu kita bajarkan salam hormat kita kepada manusia terbaik Yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya sang pencipta Sehingga kita punya panduan hidup Dan juga sang pencipta Allah bersama mereka mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini Dan juga dijadikan ibadah buat kita Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu wa alihi wa wasallam masih melanjutkan bahasan kita di min muslim Masalah hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya Dan kita masuk ke poin ke sembilan Tidak menimpahkan keburukan atau sesuatu yang dibenci kepadanya Sekali lagi, tidak menimpahkan keburukan atau sesuatu yang dibenci kepadanya Yang dimaksud dengan tidak menimpahkan keburukan apapun sifatnya dari hal yang kecil sampai hal yang besar Misal Kata para ulama menatapnya dengan tatapan yang Sinis Sehingga membuat saudara muslimnya Takut Atau berkecil hati Atau merasa direndahkan Itu hal yang paling kecil Dalam masalah keburukan Atau mungkin seseorang Memalikan pandangan Wajahnya Atau misal memberikan isyarat dengan mulutnya seakan-akan menganggap bahwasanya perkataan muslim saudaranya dihadapannya adalah hal yang tidak penting atau misal memotong perkataan yang sedang diucapkan sama dia sementara dia sedang berbicara semua itu hal-hal buruk dan hal yang dibenci karena kita sendiri kalau lagi ngomong tidak suka kalau dipotong pembicaraannya maka tentu siapapun muslim dihadapan kita juga sama Teman-teman sekalian Tidak boleh dalam hati seorang muslim Ada sombong Dan sombong itu Menganggap remi orang lain atau menolak kebenaran Kebanyakan kita terkurung Dengan Upaya syaituan menyesatkan Dan menyerumuskan kita pada kesombohan, Kesombongan Dengan masalah adanya Jenjang pendidikan Jenjang sosial, jenjang ekonomi Misal Allah subhanahu wa ta'ala membukakan bagi seseorang diantara kita harta, kaya raya, punya segala macam transportasi, tempat tinggal, pakaian yang bagus, segala macam kebutuhan dia bagus. Maka syaitan menunggangi pada diri orang ini kesombongan. Dia kalau lewat melihat ada seseorang yang beda dari sisi jenjang ekonomi itu, dia tiba-tiba mengapremih. Terlintas misal dari tatapan mata, dari cara membentuk mulut atau bibir, kesannya menganggap remeh, memotong perkataan orang, tidak menganggap penting. Mungkin karena orang itu bawahannya, tetangganya yang lebih miskin atau lebih susah hidupnya, atau susah hidupnya dibandingkan dia. Ini semua teman-teman sekalian masuk dalam hal yang dibenci, keburukan. Tidak boleh ini. Atau misal jenjang sosial, dia merasa, Negaranya misalnya negara adikuasa, para saya datang ke negara lain, dia menganggap negara itu negara kecil, penduduknya sedikit, dia merasa negaranya adikuasa padahal tidak ada hubungan sama sekali dengan dia, maka kemudian dia menganggap primus seseorang, atau dia tinggal di sebuah komplek, kemudian dia tidak mau melirik orang-orang yang ada di sebelah tembok komplek itu karena memang rumah mereka rumah-rumah kayu, rumah biasa. Atau mungkin dia melihat seseorang yang mengumpulkan sampah di jalan Dengan pakaian yang kotor Mungkin hanya berharap Orang ini mengeluarkan duit 10.000-20.000 rupiah untuk diberikan agar dia bisa makan Tapi dia dengan sombongnya tidak mau melihat Tidak mau membantu, jangan kan bantu, melihat aja tidak mau Apalagi kalau kita sudah bicara masalah salaman misalnya Atau mengajak ngobrol orang-orang susah ini Padahal sabda Nabi SAW jelas sekali, sesungguhnya kalian diberikan rezeki oleh Allah, karena orang miskin diantara kalian. Karena solat, karena doa, solat, dan ketulusan juga keikhlasan orang miskin diantara kalian. Misal, kelebihan fisik juga begitu. Seringkali, kalau kita melihat ada orang mempunyai kekurangan fisik, yang kita tidak milikin, mungkin warna kulit, Mungkin jenis rambut Mungkin jenis kulit Mungkin <coughs> Poster tubuh, apa saja lah. Maka seorang mu'min harus tahu di sini dia harus Merendah, tidak boleh malah dia Menganggap orang lain kurang Menganggap orang lain Berendah daripada dia Ini semua hal keburukan teman-teman Dan tidak boleh ada dalam jiwa seorang muslim Sampai sebagian ulama mengatakan Kalau sudah muncul dalam hatimu sedikit pun Dari rasa kesombongan Maka hati-hatilah, karena sudah cukup dengan sedikit itu membuatmu tidak bisa mencium bau surga, apalagi masuk di dalamnya. Sebagaimana sabda Nabi Alaihi Wasallam, siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan, maka tidak akan mencium bau surga. Ya. Kita boleh menggunakan pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, tapi merendahlah, merendahlah. Sesekali kejenguk tangga, tangga, lihat keadaan ekonomi orang yang kurang, Sodaqah, kalau memberikan sodaqah kepada orang, lagi ketuk kaca di lampu merah, jangan cuma buka sedikit jendelanya kemudian keluarkan dua jari, itu pun cuma dijepit 500 rupiah atau 1000 rupiah. Turunkan jendelanya, salaman sama dia. Kalau dia sesama jenis. Assalamualaikum Pak Salam tinggal di mana? Bapak kenapa lakukan ini? Memang tidak ada pekerjaan, mungkin dalam satu menit kita bisa mendapatkan banyak informasi tentang dia. Mungkin dia bilang, anak saya mau sekolah, saya nggak punya uang, SPP-nya sekitar 200 ribu rupiah. Baik Pak, ini 200 ribu silakan ambil. Kita bayarkan SPP dia sehingga dia bisa sekolah anaknya, maka selama itu, sampai anak itu berhasil nanti walaupun kita tidak biaya semua hidupnya, tapi jenjang karir sekolahnya bisa berlanjut justru karena 200 ribu yang kita lakukan, yang hampir dia dikeluarkan dari sekolah sudah cukup menjadi amal jariah buat kita. Hanya dengan diskusi dan bicara ringan satu menit. Bukankah kita bisa mengajarkan sebuah hadis kepada anak-anak yang datang yang nyanyi-nyanyi dekat kaca mobil Daripada kita biarkan dan muncul sedikit rasa kesombongan dalam hati Menganggap kita lebih hebat daripada dia atau lebih baik hanya karena kita menggunakan mobil Dan ini teman-teman sekalian harus dihilangkan semua Karena itu hak seorang muslim tidak boleh sampai ada keburukan atau hal-hal yang dibenci Yang kita timpakan padanya Termasuk dalam hal ini tadi saya bilang Banyaknya manusia terjerumus dalam kesombongan Bukankah syaitan sudah cukup menunggangi teman-teman sekalian keadaan kita hanya kena pakai sepatu baru, hanya kena pakai baju baru. Bukankah cara jalan kita sudah berubah hanya dengan pakai sepatu baru atau hanya dengan pakai baju baru? Sampai kata para ulama kalau terlintas dalam hatimu sedikit kesombongan maka bungkukkanlah badanmu dan kalau kau melihat kata Hasan Basri seseorang yang lebih tua di hadapanmu siapapun dia bagaimanapun keadaan fisiknya maka selalulah ucapkan bahwasanya dia lebih tua dari aku maka berarti dia lebih banyak amal sholihnya. Dan kalau kau melihat orang lebih muda daripada kamu, maka ucapkanlah orang ini lebih muda, maka mungkin dia lebih sedikit dosanya. Sehingga kita selalu berada di lingkup merendah pada saat itu, dan jauh dari hal yang bisa membuat saudara kita ya, merasa terkucilkan, atau kita menimpakan keburukan ataupun sesuatu yang dibenci olehnya, sebagaimana kita benci buat diri kita sendiri, hanya karena pintu-pintu syaitan dibuka kata Syekh Abu Bakar rahimahullah tidak menimpahkan keburukan pada muslim atau sesuatu yang dibenci kepadanya hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2564 qullul muslimi alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa irdhu setiap muslim atas muslim lainnya diharamkan darahnya hartanya dan juga kehormatannya diharamkan darahnya maksudnya tidak boleh tumpahkan tanpa udur syari' kalau kita pemerintah ada orang yang jelas-jelas melanggar dia membunuh atau misalnya dia mencuri kemudian ada hukum Islam diterapkan dikisos kepalanya atau dipotong tangannya itu lain ada, ada perintah pencipta di situ tapi kalau tidak ada apa hak kita teman-teman sekalian memukul menonjok orang lain hanya karena dia bawaan kita misalnya atau hanya karena kita merasa kita kakak kelas, senior misalnya Menonjok orang Saya subhanallah pernah lewat di salah satu jalan di Jakarta Saya melihat ada dua orang laki-laki di pinggir jalan Lalu yang satu marah-marah sambil tonjok-tonjokin wajahnya orang itu Dan yang satu seperti ketakutan sekali Allah alam itu mungkin adiknya, bawahannya ke Tapi subhanallah saya melihat kok bisa ada manusia seperti ini ya Siapa dia sampai mau melakukan perbuatan itu kepada orang lain Bukankah kata Nabi SAW Irhamu man fil ardi, irhamu man fil samaa kasihani orang yang ada di muka bumi dan yang di langit akan mengasihani mu, mengkasihanimu tidak pernah kita temukan Nabi SAW menonjok-nonjok orang atau para sahabat disebutkan riwayat gitu kan? kecuali memang orang itu berhubungan dengan hukum syari' kasus pernah Nabi SAW menyuruh orang Yahudi yang jelas-jelas mencuri lalu kemudian dia tidak mau mengaku Nabi SAW dapat wahyu dan mengatakan pada Yahudi itu wahyu turun kepada kau mencuri dia bilang enggak Maka kata Nabi SAW kepada Zubair, Zubair hukumlah orang ini. Maka Zubair oleh Zubair digebukin orang itu. Kerana perintah Nabi SAW supaya dia mengaku itu beda. Berhubungan dengan masalah penjahat-penjahat tapi itu pun yang menanganinya adalah pihak pemerintah. Karena Nabi SAW sini pemerintah bukan individu. Bukan individu. Jadi harus kita garis bawahi ini teman-teman sekalian supaya tidak terbuka pintu-pintu syaitan itu. Diharamkan darahnya, diharamkan hartanya, tidak boleh menipunya. Tidak boleh nih, utang dengan dia, tidak mau bayar. Haram semuanya. Percuma, biar Antum mengambil miliaran rupiah kerana manipulasi data atau karena utang sama seseorang muslim atau misal menjadikan uh, dia sebagai target untuk ditipu, kita ajak dia berbisnis dan kemudian sudah tahu kita akan menipunya. Sengaja kita memanipulasi keadaan. Ini semua haram hukumnya dan tidak ada manfaatnya harta itu. Dipastikan akan berbahaya buat Si penipu. Ini maksudnya diharamkan da hartanya. Dan juga diharamkan kehormatannya. Nggak boleh diganggu istrinya. Nggak boleh diganggu anaknya. Nggak boleh dirusak namanya dengan gunjing, giba. Termasuk sekarang luar biasa media-media kita ini menggunjing sesama muslim. Setiap hari ada saja toko yang menjadi target. Sama masalah sama suami istri. Masalah sama istrinya. Masalah sama suaminya. Masalah sama anaknya. Masalah sama pembantunya. Masalah sama kerjaannya. Segala macam dikorek-korek sampai kadang-kadang sengaja dipasang kamera tersembunyi untuk mencari aibnya orang lain ini mencoreng kehormatan dan dalam Islam tidak ada itu tidak ada sama sekali kalau kita melihat aib dari seorang Muslim tugas kita adalah menutupi aib tersebut kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam men Satarah Musliman fi dunia Satarahulillahu yaumal kiamat siapa yang menutupi aib seorang Muslim di dunia Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat Dalil yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa riwayat Imam Ahmad nomor 22555 dan Abu Daud nomor 5004 dengan sanad yang sahih. La yahillu li muslimin ayyu rawi'ah musliman. Seorang muslim tidak boleh menakut-nakuti muslim yang lain. Boleh sama sekali. Pernah ada seorang sahabat teman-teman sekalian Bawa pedang, pedangnya gak di ngapa-ngapain Cuma dipasang di pinggangnya saja Tapi tidak punya sarung pedang itu Sehingga kalau ada orang yang berpapasan Mungkin bisa kena di pasar Madinah Waktu baginda Nabi SAW melihat Beliau mengatakan Beritahukan kepada orang itu Agar mem membungkus pedangnya Agar jangan sampai dia menyakiti Saudaranya Muslim Berlain, Dia gak niat apa-apa Dia gak niat apa-apa teman-teman antum lagi bawa barang tahu ini barang kalau ditaruh di motor mungkin bisa ganggu orang lain di sebelah bisa berbahaya lalu ugal ugalan gak bisa ini gak bisa antum bawa barang ya, hati hatilah jangan sampai menyakiti orang lain ya. ada orang subhanallah kadang-kadang sudah salah dia yang marah-marah ini luar biasa ini ya, ini dalam bahasa Arab dikatakan wasu dua keburukan bersatu dalam satu perbuatan orang-orang Arab dulu kalau seandainya ada penjual kurma, kurmanya yang dipajang bagus, kemudian pada saat dibungkusin orang lain kurma yang buruk, khasaf namanya, kurma yang kering gitu kan. Kemudian pada saat ditimbang kurang lagi timbangannya. Maka dua keburukan, sudah kurmanya buruk, kemudian timbangannya lagi kurang. Maka ini ditarik dalam semua perilaku yang seperti itu. Sudah mau utang sama orang, kemudian dia menggunakan intimidasi Mau minta tolong sama seseorang Tapi minta tolongnya dengan kasar Dan seterusnya Ini semua tidak boleh teman-teman sekarang Atau dia salah dia yang marah-marah Saya sering lihat di Indonesia ini ada Beberapa kejadian Kayak misal kita lagi jalan Kemudian kita lagi jalan ada orang yang datang nabrak Jelas-jelas dia yang salah Loh yang ditabrak malah dikeroyokin Kok jadi terbalik ini? Mungkin hanya karena dia pakai mobil, ini yang nabrak pakai motor. Nggak bisa, saudara. Salah ya salah. Orang yang jatuh pakai motor, kenapa kamu nabrak? Harus adil di sini. Ini enggak. Kamu harus bawa ke rumah sakit. Kamu harus begini. Kalau kita mau minta tolong, Sudahlah, kita tahu tadi orang ini salah, maka bantulah. gitu kan Bawa ke rumah sakit. Bisa dibantu. Karena dia lagi benar. Nggak boleh spontan karena orang pakai mobil, lalu kemudian kita main salahin orang. Nggak bisa. Gitu kan? Saya pernah mengalami keadaan pernah saya jalan satu kali pakai mobil, ada orang entah dari mana, tiba-tiba dari belakang saya jalan tidak ada salah, terus nabrak mobil itu. Mobil itu saya parkir ke sebelah, tiba-tiba ada orang datang. Kemudian mengatakan, pak ini pak, dia, kenapa ditabrak, kenapa begini, ribut. Orang ini ga ada hubungannya sama sekali. Ga ada hubungannya. Terus saya bilang, ada apa bapak, kenapa marah-marah? Dia bilang, bapak ini tabrak Enggak, saya ga nabrak. Mobil saya di depan, orang ini di belakang. Gitu, kan? Tetap aja dia ngotot dengan beberapa temannya. Saya berpegang pada kebenaran. Saya akan bawa orang ini ke rumah sakit, saya akan obatin. Tapi bukan saya yang salah. Akhirnya saya berdirikan orang itu, saya tanya, Bapak yang salah siapa? Saya atau Bapak? Saya, Pak. Baik, sampaikan ke mereka. Kan? Saya akan bantu. Tetapi kalau saya disalahkan, nggak bisa. Ini sudah dua keburukan. Nggak boleh. Itu kan berarti merusak kehormatan seorang muslim. Gimana caranya orang tidak salah lalu disalahin? Gak mungkin ini teman-teman sekalian kita harus adil. Tapi kalau orang itu salah wajar, kita ingatkan, ingkar mungkar pada tempatnya. Ini sebuah tradisi yang saya lihat, kayak jadi sudah biasa. Sampai ada orang menjadikan itu sebagai kebiasaan untuk mendapatkan duit. Sengaja dia tabrakin. Dia gak ada duit, dia tabrakin motornya ke orang lain. Kemudian akhirnya dia minta untuk dibawa ke rumah sakit dan dikasih duit. La wa la illa Uang ini haram teman-teman sekalian Haram ini, gimana caranya? Mau ngambil dengan cara begitu? kan gitu Ini luar biasa, ini harus diperbaikin. Dan ini semuanya hukumnya haram dan tidak boleh menakut-nakuti seorang Muslim diharamkan oleh Nabi saw. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi saw di dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Ahmad dan di sanatnya ada kelemahan tetapi Abu Bakar rahimahullah mengangkat hadis ini karena dia tidak bentrok dengan hadis-hadis yang sahih bahkan bisa jalan atau semakna sejalan atau semakna kata Nabi SAW seorang muslim tidak boleh mengisyaratkan kepada saudaranya sesama muslim dengan pandangan yang menyakitinya, tadi pandangan, pandangan sinis menganggap ya. remeh dari tatapan matanya ini semua teman-teman tidak boleh, sama sekali ingat siapapun yang menganggap remeh orang lain teman-teman, hati-hati keadaan orang itu bisa berpindah pada antum Hati-hati. Dalam sebuah kisah disebutkan seorang salafil ummah Pernah cerita dari kalangan tabi'in Dia bilang saya masuk ke masjid, saya temukan ada orang lagi sholat Dan orang itu khusyuk sekali sholatnya di pojok masjid Sujudnya, rukunya, bacaannya luar biasa Terlintas di hati saya perkataan dan saya mengiyakan Terlintasan itu, oh orang itu kayaknya ria karena orang itu pas lagi sujud nangis Lalu terlintas dia bilang di hati saya saya mengatakan orang ini kayaknya ria. Dia bilang gara-gara perkataan itu Allah mengharamkan saya menangis sebulan. Padahal orang ini tadinya suka nangis kerana Allah. Dia bilang hanya terlintas di hati saya begitu dan saya mengiyakan maka akhirnya saya terharamkan dari menangis sebulan. Kalau masih ingat statement Umar radhiyallahu anhu yang berkata, saya khawatir kalau melihat seorang wanita hamil lewat di hadapanku, lalu aku berkata, ih besar ya perutnya, maka Allah membuat aku hamil. Statement ini mungkin sedikit ada akan akan lucu tapi sebenarnya ini statement keimanan di mana Umar mengatakan khawatir kalau ada penganggapan premian terhadap seorang muslim yang lain sudah cukup Allah pindahkan masalah itu banyak diantara salaful ummah mengatakan tidak ada seseorang yang menganggap premi orang lain bahkan itu terjadi pada musuh sekalipun kecuali Allah subhanahu wa taala akan membalik keadaan kisah perang Hunain Nabi saw ada Pasukan muslimin di atas 10 ribu orang Lebih besar daripada pasukan kafir Pertama kali pasukan muslimin banyak daripada pasukan kafir Muncul di diri beberapa sahabat Menganggap remeh Oh musuh Gampang kita kalahin Maka yang terjadi Muslimin dikalahkan Pada saat itu Di awal peperangan Dikalahkan Makanya Nabi SAW membaca doa Minta dilindungi dari Syamata til a'da Syamata til a'da Syamata adalah menganggap remeh orang lain A'da musuh tidak boleh kita anggap remeh teman-teman sekalian, walaupun itu musuh kita, apalagi kalau cuma saingan kerja, apalagi cuma kesedaran saingan di komplek, saingan di yayasan, saingan di masjid, apa urusannya, apa hubungannya kita menganggap remeh orang lain, nah, itu hukumnya haram tidak dibolehkan, ingat menganggap remeh orang lain bisa pindah keadaannya ke kita. Dan itu banyak sekali contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Maka merendahlah teman-teman sekali. Makin merendah kata Nabi S.A.W. Man tawadha lillah, Allah. Siapa yang siapa yang makin merendah di jalan Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Jadi kita harus jagain. Kita harus jagain. Kemudian dalam hadith yang lain juga. Hadis riwayat Imam Muhammad dengan sanad jayyid. Inna Allah yakrah azal mu'minin. Ya sungguhnya Allah sangat membenci siapapun yang menyakiti kaum mu'minin.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 Saudaraku sedang membaca ayat, bukan dia mengaku tuhan, bayangin. Kalau ada di antara saudaraku muslim, di jenggotnya jelas-jelas dibasahi dengan khamar. Biasanya orang kalau minum tumpah di jenggotnya kalau jenggotnya panjang. Maka saya akan mengatakan khamar itu tertumpah atau ditumpahkan orang lain padanya. Saya tidak akan mengatakan dia minum khamar. Sampai begitu mereka menjaga. Jelas-jelas depan mata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 Ya. Untuk apa ini ya, teman-teman sekalian? Gak boleh kan gitu. Jadi bayangkan mereka begitu ya sampai hammer. Bagaimana kalau di mall sini misalnya orang lewat di sana ada karaoke. Kalau saya lewat depan situ kira-kira nanti -kira, kemana? Kira ha? Kalau orang yang pikirannya tidak benar, kayaknya Khalid itu bahasa nama dari masuk tuh dalam. <tuh. Saya nggak pernah masuk. Jalannya memang lewat situ. Dan kalau pas lewat gimana? Mungkin saja.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 Hukum lahirnya sangka baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Janganlah seseorang di antara kalian menceritakan kekurangan atau kesalahan sahabat-sahabatku karena aku ingin keluar bertemu dengan mereka dalam kondisi dadahku lapang, enggak ada masalah sama mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam larang tuh orang datang ngeluh-ngeluh, ngadu-ngadu, si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini itu enggak ada dalam adab seorang muslim. Banyak orang begitu zaman di majelis ilmu datang. "Bagaimana ustad ini? Bagaimana si fulan? Bagaimana si fulan?" Itu apa? Apa manfaatnya? Daripada kantung perbaikin diri sendiri. Daripada sibuk dengan keadaan orang lain. Kalau kemungkaran, ingkari. Kalau kebaikan, dukung. Selesai, sederhana kok. Kau se-repot-repot ceritain ke orang lain. Kecuali kita sedang menghadapi masalah, kita butuh solusi, silahkan tanyakan. Da'ma ya ribuka yari buk. kata Nabi S.A.W. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu,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 kalau saya sudah menasihatin seorang muslim dan dia belum berubah, aku akan berkata pada diriku sendiri kalau caraku atau retorikaku yang salah. Sehingga orang ini tidak menerimanya. Bukan orang lain langsung disalahkan. Orang itu sudah saya nasihatin. Tidak usah nasihatin, percuma larang semua orang nasihatin. Orang buruk itu. Semua orang tahu buruk gara-gara dari dia. Padahal dia baru nasihatin sekali. Ya? Dua kali, tiga kali, seratus kali. Nabi Nuh AS berda'wah 950 tahun, sabar. Gitu kan?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 Sudahlah saya nasihatin saja, mungkin saya tinggalkan. Subhanallah berdalam waktu saya berpikir sudahlah mungkin orang ini memang kuasa Allah kalau Allah mau kasih hidayah. Saya bertemu beberapa waktu terakhir saya heran melihat orang ini berubah, berubah total mungkin baru ketemu sekitar mungkin 3-4 tahun yang lalu saya lihat orang ini berubah total semua. Sudah ke masjid, Masya Allah sudah memelihara jenggot, sudah mulai mengikuti kajian-kajian sunnah, Masya Allah berubah. Jadi saya berpikir memang orang tidak mungkin sekali dua kali atau mungkin tidak usah hari dua hari mungkin seminggu dierenungi mungkin ada kasus terjadi dalam hidupnya lalu dia mengingat nasihat kita Allah kita nggak tahu tugas kita hanya bersangka baik tugas kita hanya berusaha untuk menutupi aib seorang muslim ya dan seterusnya dikatakan juga dalam hadis yang lain hadis diriwatkan Imam Bukhari nomor 10 dan Imam Muslim nomor 40 Kata Nabi SAW al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi Seorang muslim yang sejati adalah yang selalu yang mana kaum muslimin lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya Ibnu Abbas berkata teman-teman eh, Ibnu Mas'ud berkata teman-teman sekalian tidak ada sesuatu yang harus dipuasakan dan dipenjarakan paling lama dibandingkan lisan seseorang Ini penjara mau dituntuin bicara emas saja nasehat tanya kabar ilmu pengetahuan yang lain diam jangan ucapkan yang tidak bermanfaat karena ucapan ada pertanggungjawaban beda dengan kita mendengar makanya shurahbil ash-Shubhi rahimahullah berkata saya belajar dari seseorang yang belajar di majelis saya aturan di majelis saya bertahun-tahun nggak pernah ngomong orang itu lalu saya tanya dan saya terus mengulangi pengalaman terus saya sudah diskusi sama orang itu saya tanya, hai hey fulan, kenapa kau sudah bertahun-tahun ikut majelis saya yang pernah bicara? dia bilang, orang itu bilang, saya dengar, maka saya dapat manfaat dan pendengaran seseorang yang dia dengar hanya untuk dirinya gak ada, ada masalahnya sama orang baik saya terima, buruk saya tolak dan bagian seseorang dari lisannya adalah untuk orang lain kalau salah, dia harus memperbaikinya dan itu tidak gampang maka saya dengar, saya aman dan saya diam, saya juga aman artinya, saya tanya sesuatu yang bermanfaat ya, tapi kalau untuk hal yang tidak penting untuk nunjukin di majelis ilmu, kalau saya pintar, ini pertanyaan saya, untuk apa teman-teman gak cium bau surga itu antum sudah paham? Alhamdulillah pulang amalkan, begitu orang mu'min, ya itu. jadi manfaat buat kita, gak akan ada manfaatnya kalau dipakai untuk bersombong-sombong untuk pamer sama orang, gak ada manfaatnya gak ada manfaatnya makanya Allah subhanahu wa ta'ala menonjolkan sebagian orang yang bisa menjadi pelajaran siapa yang paling ikhlas diantara mereka, siapa yang paling tulus siapa yang memang mengejar akhirat siapa yang selalu sangka baik dengan saudara yang muslim Allah tonjolkan dia tapi kalau orang ini mau menjatuhkan sana sini, cuma mau cari ketenaran cuma A, B, C, dia kita akan temukan orang ini cuma sebentar waktu Imam Malik rahimahullah menulis kitab Muatta beliau ingin tulis dan beliau bilang sama murid-muridnya murid-muridnya bilang, hai hey, imam Hadis yang anda sampaikan tiap hari mulia sekali. Sampai ulama hadis mencap, mengatakan sanat hadis yang emas adalah sanatnya Imam Malik dari nafi'. Nafi' ini adalah mantan budaknya Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW ini sanat emas. Kalau ini ada pasti hadisnya Sahih. Karena Imam Malik dengar langsung dari nafi'. Nafi' adalah budaknya Abdullah bin Umar dan tinggal sama Abdullah bin Umar, belajar semua. Dan ini ulama besarnya Tabiin. Dan Abdullah bin Umar dari Nabi SAW. Maka beliau, waktu murid-murid dia bilang, Hai Imam, Kayaknya mesti anda tulis nih. hadisnya kita dengar semua, tidak semuanya kita hafal. Kata Imam Malik, bagilah. Tulis. Dikasih nama, Muattaq. Kitab Muattaq. Waktu orang-orang yang selevel sama Imam Malik, Yang pada satu itu dikenal juga sebagai ulama, sebagai da'i, banyak ta'limnya segala macam. Berlumba-lumba, dengar Imam Malik tulis hadis, Muncul ide, tulis juga buku hadis. Mereka berlumba-lumba tulis. Mereka namakan juga kitabnya Muattaq. Sampai waktu itu teman-teman ada ratusan muwatta. Ratusan kitab hadis namanya muwatta. Mereka enggak namakan buku lain ya. Curi idenya Imam Malik. Murid-muridnya Imam Malik tanya, hai Imam, bagaimana pendapat anda Anda yusul buku ini orang semua pada ikut-ikutan gitu kan. Kata beliau, kalimat mulia. Orang yang berilmu faham. Makanalillah fahuwa baq. Ba kalimat sederhana, bobotnya luar biasa, emas. Dia mengatakan manapun yang dikerjakan karena Allah pasti bak bak itu kekal. Betul teman-teman. Waktu terjadi suku Tatar menyerang Irak merebut wilayah kaum Muslimin. Kebanyakan kitab Muatta bukan kebanyakan, semua kitab Muatta yang disusun ratusan paras itu itu semuanya habis. Tidak diketahui di mana sejarahnya. Ada yang belum buat dilempar di lautan, ada yang rusak dan segala macam. Dan kitab satu-satunya yang tinggal sampai sekarang kitabnya Imam Malik rahimahullah, kitab Muatta. Bagaimana Allah menghantarkan keikhlasan itu kepada targetnya. Untuk Allah bersaing dengan seorang muslim. Teman-teman sekalian, hadis mulia. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang mendoakan saudaranya muslim. Kecuali di atas kepalanya malaikat akan berkata, Wala kamithluhu, wala kamithluhu. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Kita lihat teman kita punya kekayaan. Ya Allah, limpahkan kekayaan lebih banyak lagi berkahi buat dia. Antum sadar tak? Oh, antum doain dia. Antum sedang doain diri antum sendiri. Karena malaikat atas kepala kita mengatakan, engkau akan dapat sama, engkau akan dapat sama doa malaikat mustajab. Kita lihat orang pintar, ya Allah berkahi kepintarannya. Keluarganya bahagia, ya Allah tambahkan kebahagiaan. Begini kan? Kalau kita doakan keburukan, misal kita mengatakan apa? Kenapa dia dapat begini ya? Mudah-mudahan usahanya bangkrut. Mudah-mudahan begini. Mudah-mudahan kelebihan fisiknya jadi rusak dan segalanya. Gembira kalau saudara muslim kena tertimpa masalah. Maka ini teman-teman sekalian sama saja dia sedang doakan dirinya. Kerana malaikat bilang, kau dapat sama. Huh? Kau akan dapat sama. Ya Allah jelekkan. Nah kau juga jelek. <laughs> ya Allah bangkrutkan. Kau juga bangkrut. Nah doa kita kepada Allah untuk dia belum tentu diterima. Tapi doa malaikat kepada Allah untuk kita diterima. Kenapa enggak doain kebaikan? Saya lihat ini teman-teman di Saudi kental sekali ya. Tidak pernah saya temukan siapapun yang saya kenal atau tidak kenal di Saudi misal dia tanya tentang saya kemudian saya ceritain saya punya yayasan atau saya punya kegiatan bisnis seperti ini nggak ada orang mengatakan hasutnya terlihat misalnya di mana ya kenapa kau bisa bagaimana caranya ha, ada mereka bilang masya Allah semoga Allah berkahi akhi Insya Allah jadi luas jadi berkah jadi banyak nggak pernah mereka tuh jadi sudah menutup pintu itu karena pemahaman tentang masalah ini. Kita kadang-kadang subhanallah baru buka kios kecil di Kalibata City. Ya? Sudah sorotan matanya orang luar biasa. Seperti kita sudah jadi miliarder bagaimana? Lewat, matanya nyorot. ini Kenapa bisa buka di sini? La hawla wa la quwata illa billah. Lewat, Masya Allah. Insya Allah diberkayahi. Sudah mulai sewa iya, Mudah-mudahan pindah ke tempat yang lebih luas ya. Allah berkahi. Malaikat bilang, kau dapat sama. Kau dapat sama, ingat. ya, Bawa pulang ilmu ini cukup buat saya ya. ya? Ulang amalin itu teman-teman sekalian, selalu doakan kebaikan. Doakan istri, doakan suami, doakan anak, doakan orang yang bantu tunjukin parkir keluar, doakan semua kebaikan. Jazakallah khair, terima kasih baik, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya ya, selalu kebaikan. Maka itu yang diharapkan, lisan kita bukan menyakiti muslim tapi malah memberikan kebaikan padanya. Karena dikatakan seorang muslim yang sejati, adalah yang mana kaum muslimin lain selamat dari keburukan lisan dan tangannya memukulka, mengambilka, mencurikah dan seterusnya ini masuk dalam masalah tangan kemudian hadis yang lain di poin ke sembilan kita ini adalah hadis riwayatkan Ahmad nomor 6886, Tirmidzi nomor 2627 dan hakim disebutkan dalam jidit pertama nomor 54 dengan sanad sahih Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al muminu man Aminahul mu'minuna Ala Amfusim wa Amwalihim. Seorang Mukmin yang sejati adalah seorang yang kaum Mukminin lainnya merasa aman dari gangguan diri dan harta mereka. Jadi ada orang Subhanallah kita takut kalau orang ini ketemu dengan istri kita, kerana matanya jelalatan, matanya sudah seperti orang yang mau menerkam istri kita. Ada orang begitu subhanallah. Ada orang menambahkan bertanya di majelis saya, Ustaz. Saya punya penyakit saya suka ganggu istrinya orang. La haula wala quwwata illa billah. Mana apa? Habis manusia, ha? Sudah habis yang bukan jadi istrinya orang? Penyakit syaitan bodoh. Hanya orang subhanallah kita ketakutan, tak masuk rumah kita kita takutkan orang ini nanti ganggu, gitu Ini kan? ya, bahaya sekali. Ini dimaksud orang mukmin sejadi orang mukmin yang orang aman, merasa aman dengan dia, di hartakah, di kehormatan kah, di keluarganya kah. Ada orang kita ketakutan kalau nginep di rumah kita. Karena orang ini selalu terdengar suka mencuri, misalnya. tidak Ada keamanan, gitu kan? Ini adalah orang-orang yang buruk semuanya. Orang yang buruk dan orang seperti yang harus dijauhi. Maka sifat orang, -orang mu'min, teman-teman, harus semua orang merasa aman dengan kita. Dibuat seaman mungkin. Dan ingat, Allah yang maha tinggi dan maha adil, mengawasi. Inna Allah kana alaikum raqhibah. Allah mengawasi kalian dengan sangat detail. Semua perbuatan, sekecil apapun, baik atau buruk, Umai amal mitkarat daratin khairan yarah. Umai amal mitkarat daratin syirin yarah. Yang berbuat seperti biji sawi kebaikan dia pasti lihat. Lihat kata ulama tafsir di dunia ada kebaikan kebaikan balasannya dan di akhirat ada kebaikannya juga balasannya. Dan keburukan buruk juga sama. Sekecil apapun akan ada konsekuensi pembersihan. Begitu juga dengan di akhirat. Lalu untuk apa kita mengambil haknya orang lain, mengganggu mereka untuk apa? Nah, ini hak seorang Muslim harus dijaga. Saudaraku si Iman. siapapun dia, yang penting dia muslim Jangan anggap remeh fisik orang Kadang-kadang subhanallah tadi saya bilang, jenjang pendidikan, kekayaan, sosial membuat kita Merasa lebih hebat dari orang lain Mungkin ada seorang pengurus masjid teman-teman, sekalian, tidak ada sekolahnya Tidak ada sekolah, ijazah SD-nya pun tidak ada Tapi tiap hari masya Allah azan urus masjid itu lebih afdal daripada anda dan anda Lebih afdal tiap hari ngurus rumahnya Allah demi Allah urus masjid ini dan masjid lain teman-teman Lebih mulai daripada urus istana merdeka ini rumahnya Allah itu rumahnya itu siapa? Cuma jabatan manusia. Ini rumahnya Allah walaupun mushalat kecil itu orang lebih mulia. Berapa banyak orang di antara kita yang remeh orang-orang seperti ini? Mungkin dia pintar sekolah di Jakarta, S2, S3 mungkin sudah profesor. Orang tuanya di kampung cuma urus perkebunan dan pertanian. Nggak ngerti apa-apa. Dia pulang kampung kerana dia sudah biasa dengan bahasa-bahasa. Ya, kosa kosakata kosa kata akademik. Maka akhirnya dia ketemu sama orang tuanya, orang tuanya ngomong apa adanya, tidak ada pendidikannya. Lalu muncul perasaan yang menganggap Ini gimana caranya teman-teman sekalian, gimana caranya kita merasa seperti ini. Ini semua harus dihilangkan, ini harus dihilangkan dan kita harus menjadi orang mukmin yang menghormati orang lain. Yang ke sepuluh, rendah hati dan tidak menyombongkan diri kepadanya, serta tidak membangunkannya dari tempat duduknya. ...untuk kemudian mendudukinya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Luqman ayat 18. Audhu billahi minasyaituan rajim. Wala tusakir khaddaqa linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan jangan engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dengan menganggap remeh. Bicara, enggak melihat. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi. Dengan angkuh. Ya. Angkuh... Ini masuk dalamnya perilaku, perkataan, gerak-gerik, bahasa tubuh, semuanya kalau membawa pada kesombongan diistilahkan dengan angkuh, ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 4895, Ibnu Majah 4179 dengan sanad sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala auha ilayya an hatta la yafkhara." Ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan secara khusus kepadaku agar kalian bersikap rembah hati, rendah hati, sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan diri terhadap orang lain. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu dari Allah langsung disuruh itu. Raja, pencipta, pemilik langit dan bumi yang memerintahkan itu. Jangan sombong. Kita tidak bakal bisa mencapai, mencapai gunung yang besar. Kita juga tidak bisa buat apa-apa. Kadang-kadang semangat Allah, orang naik motor, suaranya ribut. Dia balap, kadang-kadang di depan rumah saya gitu, kadang di pinggir jalan, balap, oh, ribut. Terus saya berpikir, habis itu apa? 10 meter, 20 meter suaranya ribut itu? Sudah ganggu orang, bensinnya banyak yang terpakai. Iya ya, kalau tiba-tiba nggak mogok motornya. Gitu. ada Apa gunanya? Sombong dengan 10 meter itu untuk apa? Hah? Apa yang mau disombongin? Ribut dengan itu, tunjukin kehebatan lewat di sebelah, ngong, ngong, ngong, ngong. Ngong, ngong. Untuk apa ini? Ha? Nunjukin kalau saya hebat. Terus ternyata orang yang sedang ditantang ini mungkin ahli bela diri bisa dipatahin lahirnya dia. Ngapain, ha? untuk apa? Saya kadang-kadang lihat Subhanallah ada orang sengaja ganti kenal Untuk apa ganti kenal pot teman-teman saya? Buang-buang duit untuk apa? Ribut, ganggu orang, gak enak dengarnya. Dan itu pasti membawa pada kesombongan, gak bisa dikatakan tidak. Susah. Karena sudah ribut pasti tujuannya untuk pamerin sama orang. Bukan, pamerin kekuatan tuh depan musuh di sana, di Israel. Nah itu, itu otot-ototmu perlihatkan di sana. Ha? Ribut suara disitu, di situ, diwetan perang. Sahabat itu kalau ngomong satu sama lain sampai hampir tidak terdengar di antara mereka. Kena lembutnya, tapi di kancah peperangan suara mereka bisa membuat musuh-musuh berada -musuh takut. Itu laki-laki yang jantan, gitu kan. Bukan pamer-pamer depannya orang. Ada orang, subhanallah, rumah tangga, istrinya jadi bahan, tempat, ya praktek. Sebentar memar di kiri, sebentar benjol kepala, sebentar ditarik rambutnya, sebentar ditendang. Ya ahki, otot kamu itu bukan untuk perempuan. Ha? Seanak di medan perang, gitu. bukan di rumah ini. Anaknya dipukulin, ini segala macam. Padahal mungkin kalau di luar pengecut ini orang. Ada semua gunanya ini. Ya? Baik, saya akan bacakan dalil selanjutnya baru kemudian kita azan. Diangkat di sini sabda Nabi saw dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 2588, ma tawal wa ahadunillahi illa rafaahullahu taala. Tidaklah seseorang berendah hati karena Allah melainkan Allah taala akan meninggikan martabatnya. Lain dari itu, karena telah ada contoh dari Rasulullah SAW tentang rendah hati, beliau terhadap kaum muslimin, kaum muslimin walaupun beliau adalah penghulu para Rasul, dan beliau tidak congkak serta tidak sombong sehingga beliau tetap berkenan untuk berjalan bersama para janda, fakir miskin dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Bahkan dalam satu doanya beliau mengucapkan, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu di Majah nomor 4126 dan juga Al Hakim di jilid 4 nomor 358. Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin maksudnya seperti keadaan orang-orang yang miskin. Bukan Nabi minta supaya miskin hidupnya. Yang dimaksud adalah supaya saya bisa merasakan keadaan orang-orang miskin itu dan matikanlah aku dalam keadaan seperti mereka. Orang miskin itu biasanya tulus sekali, ikhlas, hilang barangnya gitu. Saya kemarin naik satu orang mengantar saya Naik ojek gitukan saya lagi jalan, terus dia cerita saya lagi jalan terus dia bilang mas saya kebetulan saya bawa koper dia agak berat gitukan, terus saya bilang pak biar saya bawa motornya Bapak yang pegangin koper. Lo kok bisa pak? Enggak apa, apa aja ajak, -ajak. anggap saja saya yang ojek gitukan, ketawa dia gitu. Lalu dia di belakang saya, sementara dia pegang koper saya di belakang, karena dia agak kecil badannya maka beliau mengatakan kepada saya ini motor saya baru hilang kemarin gitu kemudian saya baru cicil 2 tahun, ini padahal sudah setengah mati, ya hilang terus bahasa terakhirnya itu yang sambil ambil belajar. dia bilang apa? tapi ya sudahlah, saya ikhlaskan dan sekarang ini keluarga saya cicilkan saya motor ini pak saya berpikir subhanallah ya, beratnya motor itu bagi dia mungkin 12-13 juta bukan dengan seperti sebagian orang yang masya Allah mau bentang-bentang mobil bisa itu berat, tapi dia bisa dengan mudah mengikhlaskan, itu keadaan orang miskin biasanya begitu jadi mereka gampang memberikan dengan keikhlasan itu yang dimaksud di sini. Dan himpunkanlah aku bersama golongan orang-orang miskin. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah hadis Nabi SAW, alaihi Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 6269 dan Muslim 2177. Kata Nabi SAW alaihi wasallam, "La yuqimanna ahadukum rajulan min majlisih tsumma yajlis yajlisu fi, walakin tawassaw wa tafassahu." Janganlah seseorang di antara kalian membangunkan seseorang dari tempat duduknya lalu dia menduduki tempatnya. Akan tapi lapangkanlah dan luaskanlah kalau mau masuk, pamit, baru masuk ke sebelah, gitu kan? Juga teman-teman jangan sampai kayak di masjid ada sudah diluongkan tempat buat seseorang, jangan kita ambil, memang ya sudah begitu. Ya sudah, ada saudara kita muslim, kita pindahlah ke tempat lain. Kalaupun kita mau, maka lebarkanlah atau luaskanlah. Dalam riwayat yang dikatakan, lunakkan pundak-pundak kalian untuk saudara kalian supaya bisa masuk dalam saf. Tapi kalau kita pindahkan orang lain hanya karena dia tukang sampah, hanya karena dia orang yang tidak dikenal di masjid itu, maka ini semua tidak dibenarkan Allahu a'lam. Seperti biasa kita akan buka pertanyaan teman-teman sekalian setelah solat ba'da Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa Allah, astaghfirullah tubu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim besar Muhammad s.a.w Saya berharap tentunya Pertanyaan kita sesuai dengan tema Sekali lagi pertanyaan sesuai dengan tema Test, test Kalau seandainya teman-teman tidak butuh pertanyaan, artinya sudah faham tema kita malam ini. Alhamdulillah, cukup diamalkan, diterima dan diamalkan. Jadi kita tidak butuh dalam majelis ilmu untuk mengetes orang ini sudah tahu atau tidak. Karena itu bukan adab seorang muslim. Dan juga kalau kita sudah faham, alhamdulillah, itu target utama dari majelis ilmu tinggal diamalkan. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang bertanya di luar daripada tema, tidak kami jawab dulu. Dan insya Allah nanti kalau ada Tema-tema di depan dari Minhajid Muslim yang sesuai dengan pertanyaan Akan kita jawab Dikatakan sini Ketika mengutarakan dalil dari sunnah Apakah termasuk kesombongan Karena sering dikaitkan dengan merasa benar sendiri Bagaimana pendapat Ustaz? Beda, tidak ada kesombongan di situ Kalau seseorang menyampaikan kebenaran Tidak ada hubungannya dengan kesombongan sama sekali sama sekali nggak ada hubungannya dengan kesombongan ya hmm. kalau seseorang menyampaikan ilmu dan dia menyampaikan argumentasi ilmu dalil ayat-ayat Al-Quran hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan tujuan memang ingin menjelaskan kebenaran nggak ada hubungannya dengan kesombongan tapi kalau ada orang sengaja berdebat ingin menunjukkan kalau dia itu hebat, dia itu pintar membolak balikkan fakta atau misalnya sengaja membaca beberapa buku dengan niat memang untuk menjatuhkan orang lain pada saat berbicara di masjidkah, di sekolahkah, di kampuskah ini semua masuk dalam kesombongan jadi lihat di sini ini nama-lama lebih niat sebenarnya tapi kalau kita sampaikan argumen kita apa adanya menyampaikan lalu ada orang mengatakan kamu merasa menang sendiri itu pendapat dia silahkan tapi kan saya menyampaikan karena ada hadisnya begini dan ada ayatnya begini kalau anda punya dalil silahkan kalau kita membuka pintu perdebatan dan tidak boleh emosi orang kalau berdebat ya apa adanya disampaikan Imam Syafirahihi mawlak pernah berdebat sama seseorang sampai lawannya itu memerah wajahnya gitu kan lalu kemudian Imam Syafir menyampaikan pada saat mau sudah pisah nah, pada sudah selesai perdebatan Imam Syafir berdiri dan salaman sama orang tersebut lalu berkata tidakkah lebih penting dari perdebatan ini kita menjaga uhwa diantara kita Lalu kemudian Imam Syafi'i bersalaman atau memulai salaman dengan orang ini Jadi memang kita menyampaikan argumen para saat dibutuhkan dan kontrol niatnya Jangan kena ingin menjatuhkan atau merendahkan orang lain insya Allah itu tidak masuk dalam Masalah kesombongan Jika meremehkan orang lain dapat berbalik kepada kita Apakah bisa disebut dengan karma? Apakah karma itu ada dalam Islam? yaitu istilah ya di Indonesia diistilahkan dengan hukum karma tapi memang dalam Islam kita tidak namakan karma tapi kita mengatakan memang ada dalam dalil-dalil hadis Nabi SAW yang membuktikan kalau orang melakukan satu perbuatan maka dia akan dibalas dengan perbuatan yang sama kalau dalam hal keburukan misal kita menggunjing orang lain kita akan digunjing satu waktu kita memukul orang lain kita akan dipukul memang ada hadis Nabi SAW berbunyi masalah itu seperti misalnya kamata dinu tudan Sebagaimana kau berperilaku, kau akan dibalas dengan perilaku yang sama. Hari ini kita jujur dengan seseorang, besok kita diujuri. Hari ini kita bakti dengan orang tua, besok anak-anak kita bakti dengan kita. Kita setia dan uh, uh, dengan uh, tulus dengan pasangan, Allah juga akan menjadikan pasangan kita seperti itu. Dan seterusnya. Gitu? Juga sabda Nabi SAW, Al-jaza' min jinsil amal. Balasan akadatan sudah dengan kadar perbuatan seseorang. Juga hadis Nabi SAW yang lain cukup banyak berhubungan dengan masalah ini. Siapa yang berbakti pada orang tuanya atau berbaktilah kalian pada kedua orang tua kalian, maka Allah akan karuniakan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Dan jagalah kesucian kehormatan kemaluan kalian, maka juga Allah akan jaga kesucian kehormatan kemaluan pasangan kalian. Itu dalam syariat. Tapi tidak pernah kita temukan ada istilah karma ya. Saya tidak tahu ini di Indonesia digunakan apakah seperti itu persis seperti hadis-hadis kita sampaikan kalau iya. Maka kita mengatakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan mengatakan istilah itu. Berarti dia yang sesuai dengan hadis Nabi, bukan hadis Nabi yang menyusahkan dengan istilah-istilah yang ada. Apakah ada doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk menghindarkan diri dari sifat ujub dan menyakiti sesama makhluk? Tentu saja, secara khusus lafadz saya sekarang tidak teringat, terus terang. Tetapi Uh, kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah subhanahu wa taala agar dihilangkan dari sifat sombong ya. sifat merendahkan orang lain seperti ini saya katakan sifat syamata yang membuat, uh, ada doa Nabi SAW agar dilindungi dari syamata til a'da dari kesombongan yang dialahkan diarahkan kepada musuh sehingga musuh mengalahkan kita dan seterusnya gitu kan sampai para sahabat itu kalau mereka melihat di dalam benteng musuh sudah mulai mereka mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah SAW, tu mencaci maki Islam, maka mereka sudah mengatakan, maka mereka saling berkatakan, saling mengatakan berita gembira, kalian sebentar lagi akan menang, karena mereka sudah mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, berarti akan ada respon yang sama, balasan dari sang pencipta Allah. Tapi doa secara khusus terus terang saya sekarang belum terlintas, cuma. Cobalah ucapkan lafadz lafadz sesuai dengan yang kita harapkan kepada sampai cita Allah. Kena doa boleh kita mengatakan ya Allah karuniakanlah ya, untukku apa namanya sifat merendah di hadapanmu di hadapan para makhlukmu. Kemudian ya, hilangkanlah semua dari hatiku sifat sombong, sifat berbangga-bangga, ria dan seterusnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wataala itu. Bagaimana kiat-kiat untuk mengatasi sifat ujub dan sombong? Ketahuilah, setiap mau melakukan, setiap terjerumus dalam satu perbuatan salah ataupun kita akan terjerumus atau baru ingin melakukannya, baik sudah terjerumus atau akan terjerumus, gitu kan? maka kata kuncinya untuk meninggalkan kita membaca ancaman Allah di dosa itu. Seperti masalah sombong, apa sih ancaman Allah? Oh ternyata kata Nabi SAW, sombong itu siapapun dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan tidak akan mencium bau surga. Berarti masuk mencium surga tidak akan terjadi, apalagi masuk ke dalamnya. Ada ancaman. Coba baca lima enam hadis tentang hal yang berhubungan dengan masalah ini. Sama dengan ujub. Ujub itu membangga banggakan amal, bisa menghancurkan amal pahala. Lalu untuk apa kita sholat malam, teman-teman sekarang? Untuk apa kita sholat? Untuk apa baca Quran? Kalau kita hanya untuk berbangga bangga di hadapan manusia, apa yang kita dapatkan? Pujian dia yang sepanjang lidahnya. Oh kamu hebat ya. Oh kamu soleh ya. Oh kamu soleha ya. Kamu kaya lah. Habis itu. Enggak ada apa-apa yang kita dapatkan. Kan? Jadi enggak ada, ada gunanya sama sekali. Sampai sebagian ulama' salaf mengatakan, jadikanlah dirimu terkenal di langit, maka seluruh yang di bumi akan mengenalmu. Dan janganlah kamu jadikan dirimu terkenal di dunia, dan kamu asing di langit, sehingga akhirnya kamu akan terasingkan di dunia. Jadi memang kita harus bagaimana menjaga hubungan dengan sepencinta Allah Subhanahu Wa SWT, insyaAllah, dan memahami bahwasanya sifat-sifat buruk ini, dinilai buruk oleh sang pencipta, dan kita baca ancaman ancaman, insya Allah kita akan tinggalkan. Sama dengan orang kalau berzina, orang bohong atau apa saja, baca ancaman Allah di dosa itu insya Allah kita akan tinggalkan. karena wahyu berbicara dengan hati manusia, Allahu alam. Anda menyampaikan amanah dari seorang akhwat untuk hal yang ditanyakan. Sekarang lagi maraknya bersodaqah dengan apa ini, ya, makan gratis. Tapi si penerima sodokah harus memenuhi syarat terlebih dahulu, yaitu harus hafal surah yang ditetapkan atau membaca Quran terlebih dahulu. Apakah itu diperbolehkan? Sedangkan para salafus saaleh tidak mencontohkan dalam cara dalam cara bersodokah seperti ini. Tentu saja eh, ada riwayat yang disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau pernah menawarkan diri kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, ad-Daulah majmain akan menyampaikan sebuah hadis karena beliau lagi kelaparan lalu beliau meminta agar diberikan makanan dan beliau akan mengajarkan hadis dan itu tidak disalahkan oleh para sahabat tidak disalahkan oleh para sahabat seseorang menawarkan jasa mengajar kemudian dia terima gaji sesuatu yang tidak salah di situ ya sama halnya mungkin kalau kita mau mendidik misal kita katakan di sekolah, di sekolah kita di kelas ya Siapa di antara murid-murid di sini yang hafal surah Zalzala, maka saya sebagai guru akan berikan kue ini, misalnya kita kasih kue berapa potong, bolehkah dalam Islam boleh, tidak ada larangan itu, karena kita ingin dia berprestasi. Saya pernah kasih contoh kalau kita lagi di lampu merah, ada anak-anak kecil datang nyanyi-nyanyi, lalu kita ajarkan dia salam misalnya, kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berapa kali lakukan, mereka enggak ngeri salam itu. Padahal mereka orang-orang muslim, anak anak muslim, kena tidak ada pendidikan agama sama sekali. Mereka hanya disuruh oleh orang tuanya untuk meminta uang. Kadang-kadang saya ajarkan salam, kadang-kadang saya ajarkan uh, sebuah kalimat, uh, sebuah hadis, sebuah ayat. Kemudian setelah itu saya kasih uangnya. Tapi memang yang saya lakukan adalah dia baca atau dia tidak baca tetap saya berikan. Itu yang saya lakukan, gitu kan? Insyaallah sih kalau menurut saya tidak ada masalah dengan ini. Kita ingin menarik orang lain untuk melakukan ibadah, kemudian kita berikan balasan jasa, gitu kan? Ini kita akan bagi makanan cuma-cuma buat bapak ibu sekalian, tapi e, kami minta agar bapak ibu bisa menghafal pada saat ini surat ikhlas misalnya, bisa dibantu empat buah ayat ya, terus ada yang ngajar ngaji, kemudian habis itu baru diberikan makan. Tidak, saya melihat tidak ada pelanggaran, tidak ada pelanggaran di situ, ya karena ini masalahnya kebaikan. Dia mau menyampaikan kebaikan, yang sudah saya bilang tadi ada riwayat yang menjelaskan masalah perilaku Abu Hurairah radhiyallahu anhu Masih ada Bagian. Bagian. Baik cukup ini aja akh. Baik, karena yang sesuai dengan tema sudah selesai Maka kita coba membawa, menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin di luar tema Menurut teman-teman panitia tentunya Apa yang harus dilakukan seseorang jika ingin bertaubat Karena sering meninggalkan sholat di masa lalunya Apakah dibenarkan jika dia mengkodok sholat-sholat yang dulu telah ditinggalkan Orang tersebut mengkodok sholat yang dulu setelah dia sholat wajib pada waktunya Tidak pernah ada riwayat menjelaskan orang yang taubat kemudian dia mengkodok sholatnya Bahkan ada riwayat Bukhari berbunyi, seseorang telah datang wanita, datang kepada Aisyah r.a dan berkata, Wahai Aisyah, kenapa kami disuruh oleh Rasulullah s.a.w mengkodok puasa kami dan kami tidak disuruh mengkodok sholat kami? Di orang-orang yang pernah berbuat tidak sholat berapa tahun, kemudian sekarang taubat, kenapa enggak disuruh ganti sholatnya? Tapi kenapa kalau tidak puasa disuruh bayar puasanya? Orang dua tahun tidak puasa ramadan, lalu dia taubat. Dia harus bayar dua tahun ini dua bulan itu kalau ramadan puasa. Kenapa kita disuruh kawal puasa tidak disuruh kawal solat? Maka pertanyaan Aisyah kepada wanita tersebut: Aharuriun anti. Apa kamu dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak itu penuh dengan orang-orang khawarij. Mereka suka kelompok khawarij ini menisbatkan diri pada Islam, tapi mereka uh, memfonis, ya. bolehnya mengkawal sholat itu, gitu kan? bolehnya mengkhodok sholat jadi kalau 50 tahun tidak sholat, berarti 50 tahun dia harus bayar dengan cara habis sholat wajib mereka kerjakan berentetan semampunya bisa sholat 100 rakaat ya 100 rakaat untuk membayar yang lalu-lalu maka ini pertanyaan sudah dilemparkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. kata Aisyah, apakah kamu dari Haruri, kamu dari wilayah sana itu orang-orang yang suka buat-buat hukum itu kata wanita itu tidak Beliau kebetulan orang dari penduduk Madinah maka kata Aisyah, ketahuilah Begitulah Nabi SAW mewasiatkan untuk mengajarkan kepada kami. Kami disuruh mengkodok puasa kami dan kami tidak disuruh mengkodok sholat kami. Itu hadisnya jelas kok masalah itu. Jadi Allah alam tidak ada. Kalau masalah kodok sholat misal, Bapak Ibu ketiduran, ya orang tidur malam hari ke bangunnya jam 6 subuh atau jam 7. Lewat waktu subuhnya, tetap dia kerjakan. Ini bisa dinamakan, dia kerjakan di luar waktunya, karena dia ada punya udhul syari, dia ketiduran tapi pada saat itu, bukan dos, yang pernah sengaja meninggalkan sholat jadi orang kalau sengaja meninggalkan sholat, gak bisa lagi ada qoboknya dia berdosa dengan itu, dia tinggal tobat nasuhah tapi kalau dia lupa, ya dia lupa kelewatan, ketiduran ya. maka ini, atau pingsan, kemudian dia baru sadar maka ini semua insyaallah masuk dalam udhul syari'i boleh dikerjakan sama dia boleh dikerjakan, tapi kalau orang tinggalkan secara sengaja nggak boleh nih teman-teman saya. -teman. Allahu'alam itu yang saya tahu ya. Tentu kalau teman-teman ada yang punya pendapat, mengatakan itu boleh dan dia punya dalil, ya silahkan saja. Saya menyampaikan apa yang saya fahamin gitu kan. Dan kita sudah punya dalil yang jelas tadi. Saat ini saya berumur sekitar 16 tahun. Kelinga saya pernah ditindi dan memakai anting perak. Tapi tidak lama, sekitar beberapa bulan saja. Setelah itu hingga saat ini umur saya sudah 37 tahun Saya tidak pernah memakai anting itu lagi Apa hukum Islam dalam hal ini? Apakah sah sholat saya? Apakah saya bisa menjadi imam dalam sholat berjamaah? Saya waktu itu tidak tahu hukum Islam Soalnya laki-laki yang ditindih telingahnya eh, Masalah laki-laki yang ditindih telingahnya Tentu perbuatan ini adalah perbuatan yang salah Nabi SAW mengatakan Allah melaknat laki-laki yang menyerupaih perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki ini -laki. laknat artinya diangkat berkah hidupnya diangkat berkah hidupnya jadi ini perbuatan yang salah, tidak boleh teman-teman sekalian. saya lihat ini banyak anak-anak muda kita semoga Allah kasih hidayah begitu perilakunya pakai anting-anting, tidak tahu apa sebabnya pakai anting-anting itu kira-kira, kira-kira teman-teman yang pakai anting-anting apa dianggap itu simbol kejantanan? Hah? kalau Antum melihat pertama kali laki-laki pakai anting persepsi kita apa nanti? jantan atau bukan jantan? Hah? Karena sudah mirip sama perempuan. Ya? Jadi sebenarnya itu perilaku Tidak benar teman-teman sekalian. Dan lagi ini simbol di negara-negara kafir bagi orang-orang homoseksual. Jangan dikerjakan. ya. Alhamdulillah sekarang akhi yang bertanya ini sudah taubat kepada Allah. Tidak mau lagi melakukannya. Insya Allah sudah diterima sama Allah. Dan semoga Allah maafkan tentunya. Tapi saya sedang menjelaskan hukum syari i. Dan tidak boleh terjadi ini. Jangan menyerupai perempuan dalam hal apapun. Perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki dalam hal apapun. Itu kan? Harusnya ditinggalkan semua. Apalagi ini adalah ciri khasnya perempuan menggunakan anting misalnya. Ini semua adalah khas yang perempuan tidak pernah ada disebutkan. Di zaman Nabi SAW orang menggunakannya. Tidak ada sama sekali. Ya. Baik, sekarang dikatakan apa hukumnya dalam Islam. Tadi saya sudah jelaskan hukumnya tidak boleh dalam Islam. Dan harusnya orang bertawabat dan meninggalkan itu. Apakah sah solat, sah solatnya. Karena dalam ibadah, ini kemaha adilannya Allah, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah Membedakan, membedakan teman-teman sekalian eh, Antara hal-hal yang membatalkan ibadah tertentu dengan dosa-dosa tertentu Misal, eh, kan kalau sholat ada hal-hal yang membatalkan sholat ya Seperti terbuka aurat, tidak uduk ya Atau batal uduknya, dia lupa uduk atau dia batal uduknya, ngeluarin angin kah dan seterusnya Atau mungkin belum masuk waktunya atau tidak menghadap kiblat, tapi tidak masuk di dalam batal sholat bagi orang yang pakai anting laki-laki misalnya walaupun dia berdosa di situ atau tidak masuk dalam hal ini kalau ada perempuan pernah saya kasih contoh di luar masjid tidak pakai jilbab dia terbuka aurat dia berdosa kerana dia tidak tutup auratnya tapi begitu masuk masjid bawa mukenah tutup rapat dari kepala sampai kaki tak terbuka auratnya dan semua rukun sholat dipenuhi sama dia. Sahkah sholatnya? Sah sholatnya. Tapi dia berdosa dengan terbuka auratnya tadi. Allah dengan kemahadilan tidak menumpah tindikan satu sama yang lain. Ada beberapa dosa teman-teman yang memang menghabiskan semua seperti syirik kepada Allah. Ini luar biasa ini. Menyekutukan Allah, kufur, murtad, nah ini memang semuanya habis sudah ceritanya. Tapi kalau hal-hal yang kayak ini insya Allah tidak masuk walaupun ini perilaku yang keliru dalam Islam. Apakah saya bisa menjadi imam? Tentu saja bisa, kalau anda sudah layak memenuhi kriteria imam. Kan syarat pertama imam itu harus muslim, kemudian yang kedua bacaannya, paling banyak hafalannya dan paling benar bacaannya. Makanya kata Nabi SAW kepada para sahabat, ya, yang mengimami kalian adalah orang yang paling benar bacaannya, paling banyak hafalannya. Kalau sama di bacaan dan hafalan, maka yang paling tua baru umur gitu kan. Nah di sini antum lihat saja tolak ukur bacaan antum layak enggak gitu. Layak enggak bacaan ini? Gitu kan? Termasuk dalam bacaan adalah bagusnya suara gitu kan. Karena pernah ada sahabat mimpi waktu pertama kali diperintahkan azan, dia mimpi melihat azan itu. Lalu dia sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya mimpi begini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajarkan lafaz-lafaz itu kepada Bilal karena Bilal lebih indah suaranya daripada kamu." Sebagian ulama memasukkan kategori ini kan gitu. Dan kata Nabi SAW, bukan golongan kami orang yang tidak mencoba memperindah suaranya. Ini syarat. Kalau ada memenuhi syarat kriteria ini insyaallah bacaannya benar, suara muslim, bacaannya benar, hafalannya banyak, gitu kan. Kemudian juga orang yang ada di masjid itu adalah setara dengan dia atau mungkin dia lebih baik bacaannya atau dia lebih tua. Insyaallah ini masuk dalam kriteria imam yang boleh ya dia jadi imam. Saya adalah seorang manajer HRD di sebuah perusahaan swasta saat ini Karena kondisi kesulitan perusahaan maka saya harus memphk beberapa karyawan tanpa mengurangi haknya yang notabene adalah saudara-saudara kita juga yang muslim Bagaimana pandangan Islam Syarih terhadap hal ini ataupun juga terhadap saya Tidak ada salahnya Tidak ada salahnya Karena perusahaan punya hak menentukan Perusahaan punya hak untuk menentukan yang penting pada saat dari awal akadnya seperti apa gitu kan kalau akadnya misalnya pada saat di PHK akan diberikan 1, 2, 3, 4, 5, kayak tadi misalnya hak-haknya Misal pesangon dan seterusnya tetap dikasih Tapi perusahaan tidak bisa lanjutkan, kalau perusahaan lanjutkan maka akan bangkrut oh, Punya hak perusahaan untuk itu, dan tidak salah insya Allah Posisi antum di sini tidak salah, antum punya hak untuk memilih Tapi yang, eh, tapi yang eh, penting di sini jangan sampai antum terbawa dengan ego Jadi kebetulan kena jengkel sama seseorang kemudian kita sengaja berhentikan dia, itu lain gitu kan. Kalau kita masih bisa pertahankan, kita masih bisa negosiasikan dengan perusahaan, kemudian kita masih bisa mendapatkan solusi supaya saudara kita di, dipertahankan itu bagus. Ya. Ini juga masuk dalam hal, jangankan antun cuma seorang HRD ya. Misal kita pemilik perusahaan, lalu kita melihat omset, penjualan, susah. Ya. Pegawai kita, 15 orang misalnya kita harus kurangin lima, kalau enggak, enggak bisa, kita enggak bisa hidupin, makan bangkut. Nah, tidak ada salahnya. Bahasakan ke mereka baik-baik, kita cari yang paling berkualitas, lalu kita pertahankan, yang kurangnya kita membahasakan baik-baik, mohon maaf, karena perusahaan tidak bisa mempertahankan, kita sampaikan baik-baik, dan itu ada istilah yang digunakan dengan istilah PHK, tapi kan terhormat Insya'Allah, karena memang perusahaan tidak bisa uh, menjalankan lagi. Batas sholat isya' itu sampai kapan? Tentu yang mufadzal, mufadzal, artinya boleh saja sampai menjelang azan subuh. Tapi kalau kita mau cari afdaliahnya, maka maksimal sebagian ulama mengatakan di awal malam atau jam 12 malam lah ya. Jangan lewat dari jam 12 malam. Ya. Apakah kalau kita mendownload lagu atau semacamnya itu, kita dapat dosa atau gimana Ustaz? Ya jelas. Nah, ini sudah berapa kali kita jelaskan dalam pengajian, teman-teman kalau antum sudah ada di pengajian, mulai sekarang yang didengar adalah pengajian. Tilawah Al-Quran, musik ini dan lagu tinggalkan sudah. tidak akan pernah bertemu musik sama Al-Quran, mustahil, mustahil teman-teman sekalian. Baik berat, coba lawan dulu, pakai seminggu, dua minggu terapi, berdoa sama Allah, karena memang tidak bisa ketemu ini, tidak bisa ketemu teman-teman sekalian dan semua rata-rata ikhwad dan akhwat kita Alhamdulillah yang sudah terapkan apa yang saya bilang ini akhirnya mereka terapi meninggalkan dan setelah mereka meninggalkan sebulan dua bulan mereka sendiri berkata sungguh saya, kami tidak tahu Ustaz dulu kenapa saya sekonyol itu ya Pakai beli uang banyak sekali sampai ada yang masyaallah rumahnya penuh satu ruangan semua dengan DVD-DVD musik dan segalanya. Dia bilang sekarang justru setelah ikut pengajian dan saya tahu saya alihkan dari pengajian ke pengajian, dari ta'lim ke ta'lim seperti teman-teman duduk di sini. Rasa bertambah iman enggak? Saya tanya sekarang. Hah? Bertambah iman, baik. Kenapa enggak dilakukan setiap saat nih teman-teman sekarang? Kenapa enggak kembali ke mobil sebentar dengarin lagi, masuk apartemen dengar lagi ilmu? materi lain, materi lain. Syaitan akan mengatakan, Sudahlah, tadi kan sudah cukup, sekarang hiburan dengar dandut. A'udhu Billahi minat syaitan rajim Enggak, saya mau materi lain. Imam Nawawi belajar, teman-teman, satu hari dua belas kitab di dua belas guru. Antemusnya satu hari itu dengar dua belas materi berbeda. Dengarin ilmu, dari ilmu ke ilmu. Karena ilmu itu tidak akan menambah, kecuali kepintaran. Keimanan, kebaikan, ketinggian derajat, banyak manfaatnya. Musik itu akan membuat kalau sedih, ya sedih. Kalau senang, ya senang. Kalau kalimatnya jahat, kita jadi jahat juga. Ya, ya begitu. Bukankah banyak musik-musik lagu-lagu orang non-muslim yang akhirnya saya buka pakaianmu, saya begini, saya begitu, bahasa yang tidak santun sekali. Kira-kira tidak berpengaruh pada orang, berpengaruh pada orang itu. Berpengaruh, gitu kan. Kata-kata cacingan dan susah ini semua tidak ada manfaatnya teman-teman sekalian. Maka tidak bisa ketemu antara ini sama ini. Download semula sekarang ceramah. Dari ceramah ke ceramah, ustadz ini ke ustadz ini, materi ini ke materi ini, lalu susun dengan rapi, buat seperti kurikulum sendiri. Kalau saya pribadi sudah buat di web kita resmi itu memang. Uh, web ini kita susun secara rapi Ada kajian min hajil muslim Ada bulul maram Ada uh, al-kabair Ada Riyadus solehin Ada mahkota pengantin Ada serial sirah Ada serial sahabat Banyak ada Tabligh akbar Ada khutbah jumat <tuh> Semua bisa disusun secara sistematis Ikutin Kayak kurikulum kuliah Hari Senin saya ikutin materi akidah Misal di Minhajir Muslim, hari Selasa saya bahas masalah ibadah, sholat, udhu dan seterusnya, kita belajari. Hari Rabu saya belajar sirah, hari Kamis saya belajar ini. Luangkan waktu untuk itu, kurikulumkan. Ada di antara ikhwa-ikhwa yang WA ke saya dan memang Masya Allah, saya lihat mereka mengikuti dan mereka akhirnya seperti orang yang sedang kuliah. Ya, bahkan saya waktu itu mendatangi salah satu uh, negara non-muslim sebenarnya, di Hong Kong waktu itu saya diundang dengan orang-orang kita, ada satu muslim di sana, <coughs> Jazahullah Khair, dia buat e, semacam sekolah ya untuk orang-orang orang-orang kita yang kerja di sana dari SD sampai S 1 dan dia jadikan kurikulum ceramah-ceramah saya jadi kalau teman-teman ini pada hari Sabtu tuh Ahad lagi libur mereka sekolah gitu kan lalu mereka tonton siro lalu setelah nonton satu jam, setengah jam satu jam kemudian dikasih pertanyaan 30-40 pertanyaan dijadikan sebagai soal mereka jadikan sebagai kurikulum maka itu Insya Allah akan menambah kebaikan menambah ilmu buat kita tentu bukan harus ceramah saya ya. Siapa saja boleh insya Allah. Jadi saran saya Allah alam ini musik memang harus ditinggalkan teman-teman. Insya Allah antum akan rasakan manfaatnya pada saat sudah ditinggalkan. Coba terapi seminggu, dua minggu dan lihat hasilnya. Kita akan rasakan ketenangan jiwa. Para san saya bimbing umroh selalu jawaban jemaah saya begitu. Eh, pertanyaan Ustaz kok di sini nyaman sekali ya, keenak rasanya mau tiap hari begini. Apa kira-kira sebabnya? Saya bilang selain masjid haram dan masjid Nabawi memang di sini luar biasa pahalanya, juga kita termotivasi ingin mengejar ibadah di situ. Sisi yang lain saya tanya, Bapak Ibu di sini selama seminggu atau sembilan hari pernah dengar musik? Enggak pernah Ustaz. Itu salah satu hal yang reakt reak, efeknya besar sekali ya. Besar sekali pada kejiwaan sehingga memang kita tidak tidak terganggu dengan itu. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu musik itu dengan mazamirus syaitan, anak-anak panah syaitan itu akan merusak hati seseorang. Sekali kena berbahaya sekali gitu kan? Berbahaya. Dan teman-teman yang hafal Quran tahu masalah itu kapan mereka dengar musik maka sangat berpengaruh kepada kualitas hafalannya itu memang sudah umum, jadi orang kalau hafal Qur'an yang paling pertama diingatkan dua hal jangan interaksi sama lawan jenis yang bukan mahram dan jangan dengar musik ada teman saya subhanallah hafal Qur'an tiga bulan dan kata kuncinya dia juhud, dia berusaha dan dia tinggalkan dua hal tadi Enggak pernah interaksi sama lawan jenis, dia tinggal di gunung di pesantren sana di hafal sama dia dan tidak pernah dengar musik selama tiga bulan hafal 30 juz dan Masya Allah sampai sekarang bertahan hafalan itu memang hey, manfaatnya besar sekali ya dengar jadi ya, dari ceramah ke ceramah dari Al-Quran ke Al-Quran dan Al-Quran kalau didengarkan tilawah usahakan ikuti terjemahannya ya. seperti itulah Allah alam ya. saya dan adik baru ditinggal orang tua beberapa tahun ini kemudian kami menerima warisan yang lumayan besar hingga pada saat saya ketahui bila adik saya kurang bisa mengelola warisan tersebut Saya putuskan untuk kelola warisan itu Karena takut adik saya ceroboh Apakah niat saya termasuk remehkan adik saya Kalau dengan ridhohnya dia, enggak Misal memang kita melihat adik si kakak umur 25 tahun Si adik umur 23 tahun Si adik ini kita lihat mungkin dia masih menyelesaikan kuliahnya atau masih lalai Lalu kita mengatakan pada dia baik-baik ini itu hak dia Mau kita anggap ceroboh atau tidak itu hak dia demo habisin, demo pakai apa, demo bakar, itu walaupun salah tapi itu hak dia, nggak bisa kita campur gitu kan. Tapi kalau kita niat baik, ini lebih baik saya kelola seperti ini. Saya punya usaha ini, kita presentasikan ke dia, presentasikan ke dia, ini loh, mau nggak? Kira-kira masuk seperti ini. Kalau kau mau, Insya Allah kau akan dapat bagi hasil begini setiap bulan. Kalau dia mau, Alhamdulillah tidak mau, jangan dipaksa, ya, jangan dipaksa. Tapi ini kalau kita niatnya baik, kalau niatnya meremehkan kayak tadi dimasukkan dimasuk itu adalah misal tiba-tiba. Kita hanya sekedar melihat ke adik kita ini mungkin-mungkin ya, masih sering gumbul-gumbul sama teman-temannya, traktir teman-temannya, lalu kita anggap ini ceroboh. Belum tentu. Ini enggak boleh, menganggap remeh ini. Kita belum pernah ngomong sama dia misalnya, enggak boleh, enggak ada remeh, bagaimana caranya. Enggak usah menguasai haknya orang lain, ya. kan hak kita sendiri. Tapi kita boleh menawarkan ke dia, siapa tahu dia mau, Allahuakbar. Semoga Allah merahmati majelis ilmu ini, Amin, Insya Allah. Ustad saya ini guru privat, pelajaran sekolah. Sering sekali saya mendapatkan order dari jar comment, sosial media. Setelah mengajar beberapa kali, banyak orang tua siswa yang menawarkan pekerja, pekerjaan mengajar anaknya tanpa melalui lembaga pada sosial media tersebut. Bila saya setuju, lalu orang tua siswa langsung memberikan bayaran pada saya. Bagaimana hukumnya? Lihat akadnya, akad bapak sama perusahaan apa, ini kan? Kalau perusahaan tersebut, lembaga, privat, memang kita terikat akad, teringat akad. Al-muminuna ala syurutihim. Orang mumin sesuai dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan kita sama dia, selama dia mengorbit, maka semua orderan dari luar harus dikembalikan ke perusahaan, Bapak wajib kembalikan. Nggak bisa kita ambil, haram ini. Dan saya sarankan Bapak ini dan teman-teman sekalian ikuti ada tablik akbar saya di Makassar, sudah di upload di Youtube oleh teman-teman tim, judulnya Akibat Makanan Haram. Hati-hati, kita kalau sudah punya akad dengan perusahaan, sebagai pegawai, kita ditahu, oh, pegawai di sini, apalagi kita pakai baju kerjanya, kita ditugaskan beli kabel, kita ditugaskan beli apalah alat-alat kantor. Lalu karena besar pembelian, toko itu berikan hadiah. Baju kaos kah, pulpen kah, payung kah, HP kah, apalah. Itu bukan milik kita, milik perusahaan. Karena uang perusahaan yang kita pakai beli, bukan karena kita kalau kita datang sendiri pakai duit sendiri itu lain tapi ini enggak, maka enggak boleh kita ambil apalagi kalau sampai rekayasa data ya rekayasa data seperti misalnya sengaja not diskonnya disembunyikan atau sengaja di upgrade notanya ini semua adalah perbuatan yang haram, berbahaya dan kata Nabi SAW darah dan daging daging yang tumbuh dari hal-hal yang haram maka neraka lebih pantas baginya enggak layak ini teman-teman sekalian. Maka jangan jangan cuma berpikir masalah kuantitas. Jumlah pendapatan bukan orang mukmin memikirkan berkah dari pendapatannya itu. Bukankah banyak orang pendapatannya 10 juta, 20 juta per bulan tapi enggak cukup-cukup? Bukankah ada orang, orang hidup di pinggir jalan teman-teman, satu hari cuma ngumpulin gelas-gelas bekas, mungkin cuma 50, 100 ribu hidup dia sama anaknya sama istrinya. Keberkahan yang dicari. Kita mau ngapain duit kita yang banyak dari kening itu? Anggap duit antum 1 miliar, 10 miliar, mati Kenangan Osif oh punya Uang sekian, tak ada manfaatnya sama sekali, tapi kalau dia halal Insya Allah kan ada manfaatnya karena kita bisa menggunakan untuk investasi yang lain dan akan berkah pada yang lainnya Allahu'alaikum, itu yang saya ketar Sudah ya Ini terakhir ya. Tentang kesombongan Bagaimana dengan olahraga yang pemenangnya mengangkat piala yang menunjukkan dia lebih hebat dari yang lain seperti tinju, sepak bola, apakah itu salah satu bentuk kesombongan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala? Tentu teman-teman ada olahraga yang halal ada olahraga yang tidak halal ya. Olahraga dalam Islam dianjurkan, baginda Nabi sallallahu sangat gemar olahraga. Beliau motivasi para sahabat memanah. Kadang-kadang sahabat tuh habis sholat duha, mereka kumpul di halapangan lalu mereka berlomba, berlomba kuda, berlomba memanah, lempar tombak. Nabi SAW kadang-kadang memotivasi mereka. Bahkan Nabi SAW kadang-kadang ya, ikut di situ. Nabi SAW juga dan para sahabat gemar dengan olahraga gulat misalnya. Ya dengan Kemudian beliau bersabda, ajarkan anak kalian berenang, memanah, dalam riwayat dan melempar lembing atau tombak, kemudian ajarkan mereka menunggangi kuda sementara kuda itu berlari dan suruh mereka loncat di atasnya. Jadi ada motivasi dalam olahraga, gitu kan. Nabi SAW pernah lomba lari sama Aisyah, gitu kan. Itu semua itu dibolehkan. Tapi ada olahraga yang tidak boleh, teman-teman sekalian. Seperti tinju, tinju itu enggak boleh. Ini saya bahasakan langsung karena memang tidak boleh, teman-teman sekalian. Melukai orang lain untuk mencari prestasi, enggak. Untuk apa ini? Ini sebenarnya tidak boleh ya. ya, Allah yang saya tahu, apalagi ini memang kita sudah tahu subhanallah, sesuatu yang tidak boleh itu selalu saja ada ikut, ikut di belakangnya masalah perjudian. Hmm. Tapi orang subhanallah lomba lari, ya. orang berenang, ya, apalagi ini kalau memang tidak sampai, ini kalau saya lihat sekarang sih auratnya jadi masalah kalau berenang, tapi sebenarnya itu adalah orang-orang yang sangat dianjurkan gitu kan. Orang yang dianjurkan untuk melomba kuda, ya kuda itu semua memanah, ini keterampilan-keterampilan yang bagus, mungkin bela diri sekarang, insya Allah bisa gitu. Tapi ini tinju secara khusus saya melihat, luar biasa gitu ya, uh, apa namanya, di belakangnya itu bandar-bandar uh, judi sangat luar biasa, kadang-kadang disengaja dipertemukan ini sama ini gitu kan untuk menjatuhkan satu sama yang lain, ini Allahu'alam saya lihat ini sampai akhirnya luka dan seterusnya ini hal yang tidak boleh sama sekali. Dan di zaman Nabi SAW, eh, pernah Nabi SAW menguji dua sahabat pada saat mau perang keterampilan mereka. gitu kan Tapi ini menguji keterampilan beda dengan orang yang mengejar prestasi dunia. Karena dia mau ikut jihad, Nabi SAW belum izinkan. Ada satu orang umur 15 tahun Nabi izinkan karena badannya besar. Terus adiknya atau kakaknya datang mengatakannya ya Rasulullah. Kok anda izinkan adik saya atau kakak saya? Saya sendiri bisa. Dan saya lebih hebat dari dia dalam bergulat, Ya Rasulullah. Kalau anda mau saya tunjukkan, kata Nabi SAW melakukan. Dia gulat sama saudaranya dan betul dia menang. Maka kata Nabi SAW ikutlah. Tapi ini untuk ikut berjihad lain. Memang dia mau mati syahid, dia mau berperang, mau dapat fadilah. Bukan untuk tunjuk orang kemudian dapat piala. kan gitu. Nggak ada. Kalau sepak bola masih umum, ulama mengatakan olahraga umumnya cuma tinggal masalah kalau seorang mukmin bisa menjaga menutup laki-laki misalnya lutut kan aurat paha aurat Be beberapa pemain sepak bola di Arab Saudi itu yang sudah paham agama mereka tetap memelihara jenggotnya mereka juga tetap apa namanya membiarkan celana di dalam di, di celana itu dipanjang sampai ke lutut atau ditutup dengan kain yang sampai ke lutut ya yang insya Allah tuh menutup aurat dia ini yang dilakukan intinya itu olahraga-olahraga kemudian masalah mendapatkan hadiah boleh dalam Islam tidak ada masalah mendapatkan prestasi apa, kalau secara umum ya nah. masalah nanti dia angkat, kemudian dia membanggakan sesuatu ini innalama'lubi niyad adakah kesombongan dalam hatinya, kalau dia hanya karena gembira ini dapat sesuatu, hari kiamat nanti orang kalau menerima buku tangan kanannya dia pasti masuk surga, apa yang Allah mengatakan orang-orang yang menerima buku dengan tangan kanan mereka akan berkata, ini buku saya, bacalah apa yang dia lakukan? Dia memperlihatkan ke orang-orang. Dan saya yakin saya akan lolos. Artinya di sini, pada hari kiamat, orang yang memang merasa dirinya berprestasi, dan dia yakin itu tidak ada kesombongan di situ, dia mau menunjukkan. Dia dapat rapot, semuanya 10. Tunjukkan sama teman-temannya, Alhamdulillah Allah luluskan saya dan nilai saya sempurna. InsyaAllah kalau dia tidak ada niat kesombongan, tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Gitu kan Pernah ada seorang sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, Kebetulan sahabat ini sangat tampan. Luar biasa. Rambutnya bagus, kulitnya bagus, matanya, hidungnya, semuanya sempurna. Sampai orang semua kagum dengan ketampanan orang ini. Dia datang ke hadapan Nabi SAW, dia mengatakannya, ya Rasulullah, seperti Anda sudah lihat, Allah berikan kelebihan pada saya. Artinya orang ini luar biasa punya kelebihan fisik. Dan orang semua memujinya, kata orang ini. Artinya saya punya kelebihan seperti Anda lihat ini. Apakah termasuk kesombongan kalau saya tidak ingin ada orang yang menyaingi saya hanya perasaan itu saja, tapi saya tidak mau menjatuhkan orang lain kata Nabi SAW tidak termasuk dalam dalam kesombongan misal kita di kampus sudah juara satu saya tetap kejar prestasi supaya jangan ada yang mengalahkan prestasi saya hanya seperti itu, tidak niat menjatuhkan orang lain maka tidak ada masalah, tidak dilarang dalam agama itu Allahu'alam gitu kan teman-teman di kantor memang ada saingan siapa yang mencapai nilai sekian on time hadir, pekerjaan lemburnya bagus, segala macam, dapat bonus kan. Lalu kita kejar itu. Tidak ada unsur kesombongan karena mau berprestasi. Kemudian pada saat kita berprestasi dapat hadiah, di depan orang-orang dikasih uh, hadiah. Maka itu tidak ada masalah, insyaAllah. Selama memang dia sendiri tidak ada niat sombong dalam hatinya. Innam al'amalu bin niat. Allahu'alam. So. Hmm? Sudah? Cukup. Alhamdulillah. Saya sudah kasih mungkin tujuh-delapan pertanyaan di luar tema ini ya. Bonus malam ini. Baik mungkin begitu teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan juga semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan. Dengan kemahamurahan sang pencipta diganti menjadi pahala sekecil sampai sebesar apapun dan semoga semua amal salih yang sudah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima olehnya, dijadikan sebagai tambahan timbangan amal kita pada hari kiamat dan kita berdoa agar mudah-mudahan di Jakarta diberikan keamanan, ketentraman diberikan pemimpin yang mukmin yang salih dan juga presiden dan para menteri-menteri semuanya dijadikan orang-orang yang salih dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menerapkan Al-Quran dan Sunnah dan semoga kita menjadi contoh bagi negara-negara Islam yang lain dan kita beruntung saudara kita di Palestina di Syria di Yemen, di Irak di Myanmar, di Ahsa Dimanapun bagi berdansa dan tertindas Semoga Allah ikhlaskan niat mereka Terima para syuhadat mereka Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa, dengan hata juga, dengan jiwa kita Dan semoga saya memohon kepada Allah yang maha Pemurah Agar menyatukan kita semua yang hadir di majlis ilmu ini Di surga firdausnya tanpa hisap Mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini Kalau benar dari Allah kalau salahnya saya mohon dimaafkan Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illallah Astaghfirullah atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh